lihat dari roman-romannya nih, roman-romannya. <laughs> Sehat bu, alhamdulillah. alhamdulillah. Suami baik bu? Baik. Baiknya gitu sih, baik. Pengajian mana ini bu? Al Muslimun. Iya, saya kesini dulu ya bu ya. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat semua. Alhamdulillah. Suami. Sehatnya ni sehat negaruloh. Pengajian mana bu? Nurul ah. Hasanah. Kenapa saya bilang suami sehat? Karena pagi ini kita insyaallah sama satu jam akan membahas mewujudkan keluarga Sakinah Siapa yang mau rumah tangganya Sakinah Wow. Semuanya ya, sini juga ya. Amin, sakinah, mawadah, warohma. Selamat dunia akhirat ya bu ya. Kita siapa pemisah dulu, balik bu. Iya, eh. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah bapa pemisah setia titian kalbu yang dirahmati dimuliakan cinta ya Allah subhanahu wa taala. Terima sekali saya Cikina, nih, kembali hadir menjumpai anda di pagi ini tentunya di titian kalbu dan insya Allah sama satu jam ke depan kita akan membahas tentang mewujudkan keluarga sakinah bersama Ustaz Ahmad Al Hapsi. Langsung nah, saja kita panggil Ustaznya ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Pakai bat semuanya sehat. Baik sehat. Alhamdulillah sehat Ustaz. Ya. <coughs> Alhamdulillah. Bu, ibu giler, nggak tu Ustaznya begini lah, giler. Jadi yang merah ada yang melotot-melotot. Ustaz import, Bu. Satu-satu ya. Alhamdulillah. keluarga sehat Ustaz, alhamdulillah anaknya juga sehat. Cakep loh anaknya putulan. Baik, Ustaz menyebutkan keluarga Cina itu artinya kita bicara mengenai rumah tangga. Iya, betul. Nah, ada rumah tangga berbagai macam tipe ya, Ustaz ya. Bisa dijelaskan Ustaz tipe-tipe apa aja tuh? Iya. Ternyata rumah tangga ada, Bu, bukan rumah aja ada tipenya. Wabila <laughs> saya dimuliakan Allah Ibu-ibu yang berbahagia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Segala puji hanya bagi Allah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha Memiliki kebesaran dan keagungan Salah satu tanda kebesaran Allah Allah subhanahu wa ta'ala Menciptakan semua apa yang ada di muka bumi ini berpasangan pasangan mm -hmm. Betul kan? Betul. Nah, begini Nek, sebelum kita cerita rumah tangga uh -huh. Adanya rumah tangga pasti berangkat dari pasangan iya, Mungkin orang bisa punya anak kalau tidak ada suami <laughs> Benar kan? Nah, gimana mungkin orang bisa punya keturunan kalau tidak punya lawannya istri <laughs> iya, Artinya betul harus ada pasangan uh -huh. Dan ini Allah gambarkan Subhanalladhi khalaqal azwajakullaha Allah mengawali firmanya dengan kata-kata apa? Tasbih <tos> Subhanalladhi khalaqal azwajakullaha Maha suci Allah Yang telah menciptakan, menjadikan segala sesuatu itu berpasang-pasangan Lihat apa buktinya? Ada dunia, pasti ada? Air <tos> <tos> Pintar ya <tos> Ada malam, pasti ada? Mirya <tos> Ada neraka, Ada ada laki-laki pasti ada? Perempuan. Perempuan. <laughs> kalau bahasa Arabnya perempuan itu apa? Maraton. Ya, makanya maratus solihah itu wanita yang baik. Oh. Nah, kalau bahasa Inggrisnya kita bagi-bagiin. Iya, yeah, yeah, benar. Kalau bahasa Arab bener -bener. kita ajarin bahasa apanya Inggris juga. Banyak hari masuk ya? Huh? Hari nah. apa sih? Perempuan bahasa Arab hari? Kurma. Oh. Hari itu jamaah. Oh, iya, iya. Itu, kalau hari itu jamaah orang juga suka salah Nah kalau bahasa Arabnya Mar'ah, perempuan mm. Tapi kalau sudah jadi istri namanya hurma mm. Tapi kalau bahasa Inggris Awewe <tuh> Kampung saya ustaz itu Salah <tuh> satu tanda kebesaran Allah Ada laki-laki ada perempuan Dan subhanallah Wamin ayatih anakalakalakum betul kan tanda-tanda kebesaran Allah lainnya Allah jadikan Di antara laki-laki dan perempuan ada sesuatu yang Allah tanamkan ada rasa cinta yang Allah tanamkan di hati keduanya ketika ketemu ada merasa kecocokan kemudian akhirnya melangkah ke jenjang pernikahan Hah, jadi timbullah yang namanya keluarga betul kan betul. harus ada awalnya nah bu Keluarga Sakinah itu hanya bisa terbentuk manakala di dalam kerangka rumah tangga itu ada sosok suami yang punya seragam soleh, ada cermin seorang istri yang punya seragam kesolehatan. Jadi suaminya soleh, istrinya solehat. Kalau dua-dua ini ada, maka insya Allah rumah tangganya bisa Sakinah. Amin. Jangan mimpi kita mau sakinah Kalau suami kita bukan orang yang soleh Dan jangan berhayal rumah tangga mau sakinah Kalau istri kita bukan soleh Makanya saya sering ngasih tahu tau Ibu-ibu, jangan mimpi pengen punya suami Seperti Imam Ali Kalau ibu gak mau berjuang tampil Seperti Siti Fatimah Siti Fatimah kurang apa sih Masya Allah Dan jangan berhayal Pengen punya istri seperti siti Fatimah, kalau kita suami enggak mau berjuang untuk bisa seperti Imam Ali. Artinya apa? Untuk mewujudkan rumah tangga Sakinah, masing-masing harus punya semangat mujahadat. Berjuang menjadi yang terbaik di mata Allah dan terbaik di mata pasangannya. Nah, barulah terbentuk nanti rumah tangga Sakinah. Sakina itu apa Artinya Ustaz? Ketenangan hmm. Artinya rumah tangga itu berjalan dengan tenang Adanya keharmonisan, ketenangan, kecocokan, kekompakan, asa-asi-asu, damai banget Fisman uh -uh. ya, Baik tenang batinnya, tenang ya, juga betul. bahirnya Betul kan? Kadang-kadang ya. kita rumah tangga yang besar, hmm. tapi kita tidak tenang Mm -mm. Makanya dalam rumah tangga itu saya suka isak mm -hmm. saya bagi menjadi tiga. Hmm, apa itu? So? Ada tiga tipe rumah tangga. Mm, satu dulu dia di Bahag, nih Yang pertama mm -hmm. rumah tangga tipe kuburan. Wah, bukan. Oh, bukan nah. grup band katanya <laughs> <laughs> Yang yang menarik ibu ekspresi. Wah. <laughs> Tinggalnya di tanah kusir ya. <laughs> nah, rumah tangga tipe kuburan. Yang kedua, saya kasih gelar namanya rumah tangga tipe ring tinju benar pengalamannya bu. Nah yang ketiga rumah tangga impian dari semua pasangan yang ada di muka bumi ini. Rumah tangga apa baiti jannati itu yang pernah dicatatkan Nabi. Rumah tanggaku adalah surga bagi diriku. Rumah tanggaku memberikan ketenangan bagi jiwaku. Kalau ngomong-ngomong soal surga, yang namanya surga itu kan tenang menghanyutkan. Semuanya ada kenikmatan, betul ga? Betul. Pernah masuk surga? Kok bisa tahu? Narang gitu, <laughs> tahu ya, baca Quran, betul kan? Yeah. Baca hadis. Dalam hadis dan Al Quran itu menceritakan betapa surga itu adalah sesuatu tempat yang di dalamnya berisi kenikmatan. Yeah. Semuanya itu dipasrikan si Allah. Yeah. Jadi kalau rumah tangga disimbolkan seperti surga bagi diri kita, artinya ada kebahagiaan, betul, ada betul. ketenangan, ada kelengkapan, ada kesempurnaan, nggak yeah. ada kurangnya. Di yeah. surga nggak ada kurangnya kan? Yeah. Jadi kalau rumah tangga yang kita rahim, merasakan seperti surga tenang ada walaupun suaminya jelek tapi bahagia <laughs> begitu juga sebaliknya walaupun suami istrinya hancur <laughs> tapi dia bahagia iya. artinya apa tampan itu enggak menjadi ukuran Betul. loh <laughs> makanya saya waktu milih istri oh, makanya waktu saya milih istri iya. saya nggak lihat bagusnya yang, yang penting cantik ya pedoai kalau ya jadi maksud yang pertama apa tadi tipe rumah tangga guguran nah, yang kedua tipe rumah tangga Nah. Yang ketiga tipe rumah tangga Baiti Maksudnya inilah cermin rumah tangga yang Sakinah, diwarnai dengan Mahabha, adanya mawadha dan dihiasi dengan warahmah. Tapi untuk mewujudkannya itu kan pasti susah sekali. Ya, Oiya, oh ya, untuk butuh perlu kembali, proses, proses, itu. Butuh kesabaran. Betul. Nah, kalau rumah tangga yang kuburan itu kayak apa sih? Jadi penasaran saya. Oh, makanya. <laughs> Kita akan bahas tentang pelatihan usaha berikut. Pemisah dan kemana-mana. Titi Angko bukan kembali setelahnya satu ini, insya Allah. Kalau kita gali lagi ada berbagai macam tipe rumah tangga Salah satunya adalah tadi Tipe rumah tangga kuburan Tipe rumah tangga yang tinju uh -huh. Tipe rumah tangga yang baiti Janati. Uh -huh. Kita bahas satu-satu nih Ustaz Sekarang yang kuburan <laughs> Kuburannya gitu, Kuburan ah Baik Masing-masing kita muhasabah Kita lihat diri kita Kita ajak pemirsa Kira-kira rumah tangga kita termasuk tipe seperti apa Maksudnya lihat orang lain ya diri kita ya Yang pertama Tipe rumah tangga kategori kuburan Rumah tangga yang tipe yang pertama ini Dari luar Orang lihatnya bahagia Rumahnya besar Tapi yang ada di dalamnya Merasa sempit hatinya Banyak loh benar kan Rumahnya alamatnya di tanah abang Tapi yang di dalam ngerasa kayak tinggal di tanah kusir Banyak loh Iya iya iya. Dari luar orang ngerasa bahagia Suaminya ganteng, istrinya cantik Tapi yang ngejalanin di dalamnya Dia merasa saling tersiksa nah Inilah yang saya masukkan rumah tangga Tipe kuburan Ada lagi ciri-cirinya Dia ini cermin dari rumah tangga yang tidak pernah diwarnai Dengan warna-warna islami Ketika azan berkumandang Hai ya suami tidak pernah berkata darling syirik aja itu romantis kepada istri itu paling hmm. kok panggil istrinya ayo <SILENCIO> ngerti marah mama Azan sudah tiba Panggilan sholat untuk kita Ambil wuduk, kita sholat bersama Ajak anak jadi bareng-bareng dengan kita <tuh> <tuh> Yang begini, rumah tangga tipe kuburan Gak pernah ada adegan sholat berjamaah ada adegan bener -bener. Gak pernah ada Bunyi-bunyi Al-Quran ya, ya, ya. Sementara Rasul sendiri Pernah mengingatkan, kalau ada satu rumah hmm. Laisalahu shay'un minal Quran Gak pernah direndangkan Al-Quran hmm. Maka kata Rasul Rumah yang seperti ini Laksana kuburan di mata Allah, gersang. Coba lihat kuburnya, kuburan, kuburan. Di mana-mana enggak pernah saya lihat kuburan pakai asih. Panas. Asih aman aja. Panas keujanan ya Ustaz. Benar ya? Gersang. Gelap. Heeh. Sepi. Sí pernah tinggal di sana ya Bu? Uh, itu yang iya. yang tipe yang pertama ini dia ngerasa rumah tangganya kayak gelap walaupun lampunya terang uh. dia ngerasa kayak panas aja karena kenapa karena mungkin walaupun asli di mana-mana dia merasa kayak sempit pada luas kenapa karena tidak ada warna-warna agama dalam rumah tangganya ciri lainnya apa Istri cuek, suami acuh tak acuh. Woohoo, kencok banget bu ya, karyamu. Ya, sabar, sabar, ya, sabar, sabar, bu sabar. Kayaknya pas banget detilnya. Abis ini sampai rumah kayaknya pada berantem sama suaminya jangan. Ini kita lagi nuntut ilmu, Malah makin sayang ya, nanti. Ini sabar ya. Iya, benar. Mengintrospeksi diri. Betul, Harapannya betul. apa? Biar ke depan kita ada semangat untuk memperbaiki. Mm -mm, mm -mm. Nah, tipe yang pertama ini, mohon maaf bu, mm -mm. suaminya cuek, istri acuh tak acuh. Suaminya enggak pernah bertanggung jawab, enggak pernah ngasih nafkah penghirbatin kepada istri dan enggak pernah menafkahi anak-anak. Hmm. Banyak yang seperti ini. Ya. Nah, makanya laki-laki yang seperti ini Rasul pernah mengingatkan. Kafabal mar'i ithman ayyudhayya mayafuz. Artinya berdosa di mata Allah kalau seorang suami yang pemimpin dalam rumah tangga tapi dia melupakan tanggungannya. Iya. Dia enggak mau menafkahi zahir batin, dia terbilang berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setiap detik itu dia naik ke doliman. Ya Allah. Nah, itu suaminya. Kalau dia se posisinya sebagai istri Ya ini tipe istri yang kalau keluar Selonong boy. Enggak hmm. pernah pamit sama suami. Hmm. Tidak, menghargai. <laughs> Tidak. menghargai suami ya Ustaz ya. Suami Tidak kerja, manis. istri lembur. Enggak <laughs> jelas keluyurannya ke nah, makanya nih, nih mumpung kita ngumpul semuanya nih, hmm. jangan dianggap remeh lo. Ya, kalau ada perempuan seorang istri dia berani melangkahkan kaki keluar dari rumah tanpa riba dan izin dari suaminya mm -hmm. maka setiap langkah itu mengundang laknat dari para malaikat. No. Malaikat semua melaknat dia. Mm -hmm. Sampai dia pulang lagi ke rumah. Pertanyaannya, mm -hmm. kalau dia meninggal dunia dalam posisi dia sedang keluar tanpa izin suami mm -hmm. Berarti jangan-jangan matinya su'ul khatimah nah, Mati yang jalan, iya. karena keluar tidak di jalan Allah kan Iya. Sedang bermaksiat Oh duduk Allah. Bu tadi izin suami kan bu semua ya bu ya. Iya. Takut saya nanti saya disalah. Dia ada cecokirani katanya di TV One. Tidak ada izin. Sekarang kan zaman sudah modern. Kalau nggak bisa ketemu kan bisa nelfon. SMS. Bisa SMS. Betul kan? Iya. Masa ibu ibu nggak bisa SMS? Iya. Ada hpnya. Jangankan mau keluar, jangankan mau keluar bisa SMS. Orang sekarang mau mengeluarkan uang berapa seribu naik, bisa SMS? Iya deh. Baik, kayak seperti ada yang mau bertanya dari tadi nih aduh udah oh bu tenang bu tenang bu sabar sabar tenang. udah udah gergetan ya Bukan-bukan, nah, saya agak menjauh sedikit Silakan, silakan. Silakan Silahkan, silahkan. silahkan Bu, dengan ibu siapa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya Suhani, Pak Iya. Saya mau bertanya, seandainya suami saya pelit tuh, Pak, ya Uangnya saya colongin dosa banget ya. <laughs> Pelit banget, Pak, suaminya Iya, oh gitu ya, Bu, ya Terima kasih, Pak <laughs> Ini kayanya unang-unang dah mulai keluar ya? ya. <laughs> Ibu ibu gak tahu kita lagi mancing ya, <laughs> Jadi begini, emang itu kadang-kadang suami suka begitu ya, mm -hmm. ya Kecuali saya <laughs> Enggak, emang kadang-kadang begitu Enggak sedikit kok ibu ibu sering curhat kepada saya Ustaz, gimana ya, apanya bu huh. Saya itu punya suami mm -hmm. Dibunuh sayang <SILENCIO> <SILENCIO> dibuang sayang Dirawat mu Gimana bu? Orang yang pelitnya minta ampun kan? Masya Allah Makan banyak Ngasih uang belanja kagak Giliran minta disiapin makanan Maunya buruan aja. Giliran dimintain uang untuk belanja Ntar-ntar Kadang-kadang suka bohong loh bilang tidak punya uang Begitu kita diam-diam lihat Uang banyak di dompet kita sempel loh kan reflek aja sih saya nyuri sama kan baik kejadian ibunya sebenarnya hampir sama dan pernah terjadi dahulu jadi ada seorang perempuan datang kalau nggak salah itu istrinya Abu Sufyan nah, kenal Abu Sufyan di mana kandungannya nggak kok kalau ibu i, kalau ibu, ibu Abu Sufyan nggak kenal Ia. cuma kalau Abu gosok kan <tama> <tansi> Akrab katanya ya. Jadi begini, ya, dahulu ada seorang perempuan datang Istrinya Abu Sufyan Dia melapor kepada Rasul Ya Rasul, aduh Abu Sufyan ini pelit ini, Ampun ya Rasul Menegeh mm -hmm. sih Buntut kasir Apalagi itu, <tansi> koren <tansi> Bahil Kalau <tansi> orang kampung saya, Palembang bilang Cemekean <tansi> Sangkin pelitnya, kentut aja digenggam digenggem <tansi> Itu udah raja biangnya pelit tuh saya minta uang belanja gak dikasih ya Rasul, padahal untuk dia sendiri, untuk anaknya, untuk keluarganya, gak dikasih ya Rasul. Boleh gak kalau saya mencuri ya Rasul, saya sabar, saya ambil aja, kira-kira dosa gak? Apa kata Rasul, Kudi, mayak fikir, ambil gak apa-apa, tapi ngambilnya, tapi bisa-bisa ngambil. Kayaknya salah nih ini. Besok habis saya di SMA dengan suaminya Begini, ada lanjutannya Memang di satu sisi rasungan nyuruh Hudi, lakukan, ambil Tapi ada lanjutan lalu. Ada Ada lanjutannya, apa lanjutannya? Mayak siki Secukupnya hmm. Ngambil secukupnya Maksudnya secukup apa? Sekedar ngambil itu memang untuk kebutuhan iya. Ini kadang-kadang ibu gimana suami gak sebel Belanja sehari 20 ribu Lihat uang matanya hijau Mending ngambil 20 Ngambilnya tak penting 100, 300. Kadang-kadang ini yang maksud pepatah apa, menyelam sambil minum air, ngambil untuk belanja, plus bayar kreditan. <hmelihat> Betul lagi. <hmelihat> Jadi kuri mayat dikik ambil kata Rasul, tapi secukupnya, ya, kira kan apa-apa. Tenang Bu Buat saya Bu nanti ya Nanti kalau ambil kasih tahu saya Bu <laughs> yeah. Baik Ustaz kita lanjutkan Tadi yang tipe rinting cu oh, yeah. mm -hmm. Jadi kalau tipe yang pertama itu Kuburan mm -hmm. Suasana rumah tangganya tenang Hanyut gitu Tidak ada keromantisan Tidak ada kata-kata sayang Tidak ada kata-kata romantis <laughs> ya, yeah. Cuek, hampa Ini mohon maaf loh Punya suami ganteng Tapi gak pernah ngajak ngomong Gak bahagia Iya, Punya suami ganteng gak, gak pernah ngajak ngomong Walaupun tidur satu ranjang Terasa kayak tidur dengan penampakan Betul <laughs> ya Jangan salah lo, kata-kata itu sangat berpengaruh. Berapa banyak perubahan yang besar itu hanya terjadi diserang dengan kata-kata. Iya, betul kan? Hmm. Romantis itu sunnah. Dan jadi rumah tangga yang pertama itu tidak ada kebahagiaan. Betul. Sepi. Ah, tapi kalau rumah tangga yang kedua ya, nih, terlalu ramai. Orang bikin tetangga pusing. <laughs> Kebalikannya berarti. Kebalikannya. Lawannya. Pu, <laughs> oh, tiap hari ada adegan piring terbang. <laughs> Bendal melayang, apalagi centong terbang, gelas pecah, penggorengan. Siring goyang. Siring goyang. <laughs> Ini rumah tangga yang selalu diwarnai dengan kekerasan, KDRT menjadi seragamnya. Cara penyelesaian masalah selalu diawali dengan pukulan, dengan tonjokan, dengan biusan, dengan apalagi nih Bu? Tenang. Dengan tambaran Tenang. Selalu di rumah tangga begini Rata-rata suaminya itu emosional istrinya pun emosional Suami marah, istri marah mm -hmm. Mohon maaf ya mm -hmm. Marah ketemu marah Itu ibarat batu ketemu batu iya. Kalau diaduk Coba lihat Bunyi Mending bunyi, pasti keluar api loh iya. Percikan api yang bisa membahayakan mm -hmm. kedua-duanya mm -hmm. Nah, makanya bu, rumah tangga yang pertama ini jauh dari rahmat Allah Karena mm -hmm. selalu berantem mm -hmm. Selalu ribut mm -hmm. Mm -hmm. Saya jadi teringat Imam Ali Karamullah Wajah, menantunya Rasul Beliau pernah berkata Rahmat Allah mm -hmm. tidak akan turun mm -hmm. Buat salah satu kaum Kaum dahulu, iya. sekarang Maupun yang akan datang, kalau di dalamnya ada Perpecahan, iya. biasanya Perpecahan itu diawali dengan keributan iya. Betul kan? Mm -hmm. Bantah-bantahan Udah bantah-bantah akhirnya ribut, kemudian pecah Pecahnya gimana? Ibu tidur di kamar, suami tidur di garasi Kadang-kadang suka begitu kan? Nah yang begini, model begini, jauh dari rahmat Allah mm -hmm. Makanya mohon maaf kalau rumah tangga kita banyak bencana, musibah yeah. Jauh dari rahmat, introsesi diri Mungkin rumah tangga kita tipe yang kedua yeah. Berantem, ajak kerjaannya Bye. Jadi suaminya mm -hmm. punya mental meditation Istrinya punya jiwa Laila Ali Semuanya keturunan petinju. Iya, Jinai. Tapi ada juga bilang Ustaz kata kalau rumah tangga enggak berantem, enggak ada ributnya, kayaknya enggak seni gitu. Terus nanti kayaknya kalau berantem abis berantem mesranya kayaknya lebih mesra gitu. Lihat dulu dong berantemnya di mana. benar ya. Nah, Ustaz. Iya, baik itu kita akan lanjutkan nanti rumah tangga tipe ketiga yaitu baiti janati dan ini idaman dari idaman untuk kita semua sebagai rumah tangga yang menginginkan Takina mawaddah warahmah seperti apa karena tetap bersama kami di TVN Kolbu yeah. Insya Allah adalah surga, kita selalu menginginkan dan berharap baik dan hati ada surga sebelum surga yaitu rumah tangga yang istimewa Kira di dalamnya adalah penghuni-penghuni surga Kalau penghuni surga yaitu suami yang soleh dan soleha Ada neraka sebelum neraka yaitu rumah tangga Yang isinya adalah tidak mendapatkan ilmu Atau tidak bisa memberikan ilmu suami dan istri ya Ustaz Kalau kita lihat kan rumah tangga Rasulullah ya Rasulullah itu rumahnya Rumah kita, kecil tapi yang menikmati di ya, dalamnya merasa luas Allah. betul ya. Sampai beliau bisa mengucapkan Baiti janat itu subhanallah Jadi artinya Uhum. Ukuran itu menjadi, tidak menjadi satu jaminan uhum. yang bisa membuat orang itu jadi bahagia. Ya, ukuran rumah maksudnya. Iya. <laughs> rumah. rumah belum ada jaminan kalau rumah. <laughs> Pagi-pagi pada kemana? <laughs> ya, jadi begini maksud saya, hmm. ya. Rumah tangga yang ketiga itu adalah Baiti danati, suaminya soleh mm -hmm. Kisrinya soleha Amin. Suaminya tampil menjadi orang Yang mengamalkan hadis rasul yeah. Hadisnya apa? Mm -hmm. Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli sebaik-baik kamu kata Rasul adalah siapa orang yang paling baik, paling perhatian dan bertanggungjawab kepada keluarganya. Dan saya kata Rasul adalah orang yang paling baik, paling perhatian dan bertanggungjawab kepada keluarga saya. Subhanallah. Artinya apa? Masing-masing mengerti tanggungjawabnya. Dia sadar kalau dia posisinya suami dia sebagai atasan uh -huh. Kalau dia posisinya istri dia sebagai bawahan uh -huh. Uh -huh. Atasan harus sering memberikan suntikan dana kepada bawahan uh -huh. Biar bawahan berjalan dengan lancar uh -huh. Betul kan? Bisa, betul. Gimana mau lancar kalau gak ada suntikan? <tik> wow <tik> Semang <marah>, <tik> <tik> Nah begitu juga sebaliknya <tik> Kalau sudah dikasih penggunaan Pembekalan, uang, semuanya sudah dikasih Atasan, eh bawahan harus patuh dong kepada atasan. Mm -hmm. Makanya luar biasa Islam itu menggambarkan bahwasanya yang namanya laki-laki dan perempuan itu diibaratkan suami istri itu seperti pakaian. Mm -hmm. Coba deh lihat pakaian. Ada atasan, bawahan. Ketika dipakai serasi barang-barang, enak tak lihatnya? Enak. Nah, kalau suami atasan, ibu bawahan, enggak akur itu ibarat pakaiannya nih tidak seragamnya. Ibu iya. pergi ke pasar. Coba kalau pakai bawahan aja, gak enak. <tuh> Kamu semua. Enak. Begitu juga sebaliknya, kalau suami ibu pergi ke kantor, cuma pakai atasan, <tuh> <tuh> tapi nggak pakai bawahan bener kacau betul kan iya iya dari logika ini saja bisa kita simpulkan yang namanya atasan bawahan akan nampak indah kalau dia berjalan sama-sama hmm. kalau dia saling asah asih asu. asuh tapi kalau dia saling gasak, gesek oh. <laughs> Demen banget ya masalah gosok kayak langsung gosok. Iya baik. Bagaimana sih kita bisa meneladani keteladanan yang diberikan atau dicontohkan Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam Ustaz dalam membina satu rumah tangga? Ya, kita mungkin bisa menilai atau bisa mendengar sekilas tentang rumah tangga Rasulullah itu tentang suami memanggil nama istri dengan nama kesayangan seperti Rasulullah. Pasti kan banyak cerita lagi ya Ustaz ya. Oh iya, kalau ditanya bagaimana caranya? Tentu dengan cara kita mengkaji Sirahnya Rasul, iya. membuka hadis, mm -hmm. ya mm -hmm. lebih banyak kita mengenal siapa Rasul. Karena kata orang tak mm -hmm. kenal maka tak sayang. Ah, gimana mau sayang kalau kita nggak mau menjalin perkenalan dengan Rasul? Iya, iya. Betul mm -hmm. kan? Nah, kalau sudah kenal, biasanya jadi sayang. Mm -hmm. Kalau kita sering buka sejarah Rasul, gimana ahlak Rasul? Yeah. Gimana ahlak Rasul kepada para istri-istrinya? Mm -hmm. Rasul itu istrinya banyak tapi aku nggak mm, kayak kita. Istri satu, <laughs> satu Seminggu tujuh hari Enam hari Smackdown <laughs> Satu hari aja enggak benar Nah kalau sejarah Rasul kita berda Kita pelajari, kita hayati Bahkan lambat laun dengan kita membaca Timbul rasa ingin mengenal iya. Kalau sudah mengenal jadi sayang mm. Kalau sudah sayang jadi cinta Nah kalau sudah kena virus cinta Biasanya orang itu kalau sudah mencintai sesuatu mm. Maka dia akan siap mengikuti apapun yang dicontohkan atas Sesuatu yang dia cintai Betul. Benar kan? Betul uh... Iya, baik Sepertinya ada yang mau bertanya ya Siapa? Mm. Siapa bu? Oh, silahkan Bu, ya. Tenang, tenang Bu, tenang. Ini enggak pakai marah loh, Bu. <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurholis, Saya mau bertanya dengan Bapak Ustadz. Kelihatan dari namanya, Bu. Nur itu cahaya, Holis itu ikhlar. Kelihatan, Ibu di ikhlar. Maaf. <laughs> <Gülüyor> Akhir-akhir uh, ini kan yang saya lihat ya mm -hmm. Istri itu berani sekali sama suami mm -hmm. gitu ya uh, Nah sekarang mm -hmm. bagaimana kalau istri menggugat cerai suaminya ke pengadilan Itu hukumnya gimana Pak Ustaz? Kasih. Baik Ya mm -hmm. kalau berbicara tentang perceraian Perceraian itu memang dibolehkan dari Eh uh, oleh agama, mm -mm. tapi dia ini menjadi sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah. Di satu sisi halal, tapi di sisi lain dibenci. Iya. Artinya masih ada rentanya. Biar kita enggak dikit-dikit cari, dikit-dikit cari. Betul. Ya, Al-Fatihah halal ilallah ataulah sesuatu yang paling Allah sesuatu yang halal tapi dibenci adalah perceraian. Mm -hmm. ya manusiawi sekali ketika kita merasa diri kita dikecewakan, kemudian kita menuntut perceraian boleh, tapi yeah. yang harus dilihat alasannya dibenarkan enggak oleh agama. Hmm. Kalau enggak ada alasan tiba-tiba cerai-cerai cerai wanita, Tapi perlu alasan. Pengen ganti baru. Emang handphone. Mau ganti. Nah, perceraian dibolehkan mm. dengan syarat-syarat tertentu oh ya? gitu saat... Nah, syaratnya itu salah satunya seperti Nah, baik. Di antaranya syarat yang dibenarkan oleh agama adalah mm. ketika seorang suami itu tidak bertahun jawab, mm. tidak memberikan nafkahnya ya, dalam jangka waktu yang panjang, mm -hmm. betul kan? Mm -hmm. Tidak memberikan nafkah bohir, tidak pernah memberikan nafkah batin. batin. Kemudian mungkin dia termasuk tipe yang sering doling, mm -hmm. sering mukul suami istrinya, mm -hmm. sering membius istrinya, What? sering diculik ke jeda. Ini kok kayak <laughs> itu ya? Atau mungkin dia tipe suami yang tidak pandai menghormati orang tua kita. Oh. Ya, ya. Intinya, ya artinya begini. Seseorang wanita itu diperbolehkan dia memohon meminta cerai dengan catatan syarat alasannya itu dibenarkan agama. Hmm. Ada unsur keboleh. Sesuai dengan syariat. Ya. Syariat. Hmm. Tapi kalau tidak ada alasan yang dibenarkan, suaminya orang soleh, hmm. suaminya orang sahabat, suaminya orang bertanggungjawab, hmm. suaminya orang benar, tapi dia minta cerai, hmm. mungkin dia punya pillah kira-kira ria jangan nak lain ah. A atau dia punya sesuatu dan lain hal niat lain bukan karena niat yang dibenarkan agama maka wanita yang seperti ini diharamkan mencium bau surganya Allah. Ya, oh, makanya. Ya, lah, kalau baunya diharamin apalagi masuknya? Baunya aja. Iya, <tuh> kayaknya waktu itu pernah mendengar gitu ada seorang istri mau cerai karena suaminya tukang orak Ustaz. Jadi <tuh> enggak benar. Tiap malam nongol berisik. Itu makanya enggak boleh gitu tidak ada manusia yang sempurna di mata Allah, betul ya? Mm -hmm. Jangan kita menganggap diri kita sempurna di mata suami, belum tentu. Iya. Yeah. Mm -hmm. Suami pasti sudah punya catatan. Iya. Yeah. Yeah. Kalau ibu bilang suami ngorok, suami jangan-jangan punya catatan, "Ah, istri saya sering ngupil." <laughs> <laughs> begitu. Nah, di satu sisi manusia itu ada kelebihan, tapi subhanallah Allah Maha ya? Di sisi ada kekurangan. Hmm. Betul kan? Betul. Nah, di situ lagi-lagi yang tadi saya sampaikan, wanita, suami istri itu seperti pakaian. Ah. Yang namanya pakaian hmm itu kadang-kadang sering sobek. Benarnya? Iya. Nah, dan butuh dijahit kan? Betul. Nah, begitulah suami, mm. suami istri ketika dia salah, berarti dia lagi sobek. Mm. Perlu ibu jahit. <laughs> nah, tentu jahitannya dengan apa? Ya, jahitannya dengan teguran, nasihat, saling melengkapi, saling menasehati mm. sehingga jadi pakaian yang bagus, ya betul ya? Nah, logikanya iya. seperti itu. Ya, kita juga harus berpikir ya Ustadz ya bahwa kita menikahi seseorang itu menikahi kekurangannya gitu ya, 130, ya jangan hanya kita ingin suami kita atau kita menjadi manusia yang sempurna karena sempurna kan hanya milik Allah Subhanahu Wataala ya baik Bu saya mau pernah sama ibu ini ibu siapa namanya mana Mike Mike mana tadi <gurit> Bu <gurit> <di> siapa namanya Enggak <gurit> ibu sekarang mumpung ada Ustad surat deh dari tadi kayaknya nyuk ya? banget deh ya. kalau ada masalah keluar ibu coba coba surat kenapa kenapa suami uh -uh gak suami saya baik baik aja ya banyak uh -uh, ngantak jalan jalan kesel gitu uh -uh. banyak keselnya daripada ibu begitu oh ya <tuk> <tuk> ibu siapa namanya eh, ibu wasi eh, siapa ibu wasi wasi <tuk> ya jadi begini loh jadi begini ada kabar baik lo ada kabar baik kalau seorang wanita <tuk> ya jadi kalau ibu sabar dengan apa yang sudah terjadi, ibu ikhlas ridho, itu suami belum tutup mata. Ibu seolah-olah sudah pegang kunci surga. Subhanallah. Makanya memang di satu sisi Allah itu baik bukan kejam tapi baik loh ya. Hmm. Dikasih tugas yang banyak perempuan itu lebih banyak dari laki-laki bukan berarti Allah itu kejam. Sebenarnya Allah sayang mm -hmm. Biar ibu-ibu di dunia ini dibikin ladang yang banyak Nanti panennya lebih banyak di akhirat iya. Betul kan? Dunia ini mm -hmm. kan lada, tempat kita beramal mm -hmm. Kalau uh, lahannya banyak mm -hmm. Nanti di akhirat panennya pun luar biasa mm -hmm. Makanya sabar Saya mm -hmm. eh, paham lah yang namanya perempuan itu kerjanya dari mulai terbit matahari mm -hmm. Sampai terbenam mata suami <laughs> sampai jam 10 padahal. kalau suaminya belum tidur ada aja tugasnya, kita dikerokin Udah oh, lagi, tapi kalau suami sudah tidur, ya. tutup mata Istri teriak, merdeka <laughs> <laughs> Sabar ya <laughs> Baik, dalam rumah tangga kita harus mempunyai kesabaran dan keikhlasan Kita akan bahas di segmen berikutnya tentang kesabaran dan keikhlasan dalam rumah tangga Agar terbentuk rumah tangga yang sakinah, wadah, warah, Seperti apa, tetap bersama kami di Titian Kolbu Insya Allah Tidak hanya sekolah saja kita bisa menuntut ilmu, tapi dalam rumah tangga pun kita juga harus selalu menuntut ilmu ya. Salah satunya dengan selalu menonton tayangan titian kobo ini insya Allah ya banyak sekali ilmu yang kita dapat. Nah Ustaz tadi ya. ibu, Bu? Uh -huh. mendo... waspia, waspada selalu waspia, <laughs> itu menyatakan sabar dan ikhlas. Ada yang bilang begini Ustaz, tapi saya udah sabar Ustaz. Tapi sabar itu ada mata <gitu> Nah sebenarnya sabar dan ikhlas seperti apa sih Dalam membina satu hubungan rumah tangga Untuk bisa menjadi yang ketenangan itu Mawadah dan saling merahmati itu Ustaz? Baik Ada sesuatu yang bisa memberikan kekuatan kepada kita Untuk mm -hmm. bisa terus bersabar dan ikhlas Ya, Yang pertama kita menyadari bahwa Apa yang ada sekarang itu bukan milik kita selama-lamanya mm -hmm. Artinya ada kehidupan yang lebih hakiki mm -hmm. Ada Kebahagiaan yang lebih besar Yang sudah Allah siapkan menanti kita mm -hmm. Jadi kalau ini kita pikirin ke depan enggak mikirin yang sekarang Itu Allah kita sabar Kadang-kadang yeah, yeah. orang enggak mm -hmm. bisa bersabar Karena dia mikirin yang di depan dia Dia enggak mikirin Nanti mm -hmm. di sana Allah sediakan ganjaran yang besar Buat wanita-wanita yang sabar Amin Bu Allah itu selalu senantiasa menguji hambanya mm. Sampai-sampai Allah mengatakan Jangan kamu mengira ketika kamu berkata Aku beriman ya Allah kepadamu Lalu engkau tidak diuji Tidak mm. Justru makin beriman seseorang Makin besar ujiannya yeah. Ibarat pohon makin tinggi Makin kenceng anginnya mm -hmm. Betul gak? Ah, ujiannya macam-macam bentuknya Ada yang diuji dengan istrinya yeah. Oh istrinya cerewet banget ada yang diuji dengan suaminya mm -hmm. yang galaknya nak uzubillah. Iya. Mm -hmm. Nah, ini ujian namanya. Ketika kita menyikapi dan menyadari ya Allah, ini jangan-jangan ujian. Allah lagi sayang. Mm -hmm. Allah hadirkan suami yang selangkah seperti ini. Mm -hmm. Ini makhluk langka. Mm -hmm. Mm -hmm. 24 jam nonstop <laughs> dia bercicau. Marah dia marah-marah, enggak apa-apa. Sebenarnya ada pahala yang lagi Allah siapkan yeah, kepada saya. Oh, kan. uh, berarti ini ladang amal buat saya. Mm. Besok kalau sudah bisa mikir begini Ibu tahan banting Suami mm. gak marah aja yang bisa-bisa ibu suruh marah pak Marah, marah. <laughs> marah <laughs> ya. <laughs> Baik sekarang begini Ya ada pertanyaan Kalau suami marah kemudian ibu balas dengan kemarahan, Saya mau nanya apa sih yang ibu dapatin? Tambah marah ya, ibu panas ya Satu suami tambah marah Ibu juga tambah marah Ibu cuma puas sesaat kan mm. Tapi sebenarnya ibu tengah sudah menghilangkan Ada pusku pahala yang dahsyat sudah mm. Allah sediakan Hmm Menang, cuma menang di mata manusia Tapi ibu kalah di mata, mata Allah. Allah Lebih baik mana? Lebih baik kalah di mata manusia Tapi terhormat dan mulia di mata Allah Betul kan? Ah, kalau boleh saya mengusulkan Ketika suami marah, ibu jangan hadapi dengan kemarahan Satu harus jadi pendinginnya Kalau yang satu panas jadi api Yang satu jadi air Senyumin aja. Lebih baik Ya pak, gak apa-apa Yaudah jangan kita panjangin ya Masalahnya saya mengalah Mm -hmm. Lebih baik tenaga yang ibu mau pakai marah ngadepin suami, bukan ditonjok, <laughs> disimpan, dipakai sholat malam, sholat tahajud, iya. itu lebih betul, mulia sebenarnya. daripada ibu habis habisin berantem, mm -hmm. betul kan? Mm -hmm. uh, mm -hmm. Begitu. Nah, kalau so, so, misalnya kita menemukan uh, rumah tangga yang dalam artikasinya si suami tidak bisa menjadi contoh atau imam dan teladan yang baik. Nah, sementara kita sebagai seorang istri kan harus nurut apa kata suami. Ya. Ya. Suami itu pemimpin. Iya, ya, Bu. Tenang Bu, tenang Bu. Iya, Bu. Ya. saya bahas saya bahas tenang aja, Bu. Nah, itu kita menyikapinya bagaimana, Ustaz? Iya. Memang taat kepada suami itu adalah satu kewajiban. Mm -hmm. Dan satu keharusan. Ketika kita melakukan ini, maka ada ganjaran tentunya dari Allah Subhanahu wa yeah. Tapi, pertanyaannya, mm -hmm. suami seperti apa dulu dong? Iya. Yeah. Suami seperti apa dulu? Oh. <laughs> ini yang seramah siapa <laughs> Suami yang seperti apa sih yang harus kita taati? Lah kalau suaminya gak sholat, uh -huh. sering mabuk-mabukan, judi kemana-mana, pulang ke rumah, marah-marah dengan anak istri uh -huh. Apa yang seperti ini harus kita taati? Uh -huh. Betul gak? Kan? Uh -huh. Makanya, la to'ata, tidak ada ketaatan kepada makhluk yang membuat kita akhirnya bermaksiat kepada kholing uh -huh. Betul kan? Hmm. Nah, Ibu boleh melawan, tapi tentu melawannya itu tetap ada batasan. Ya, Dikasih masukan, ditegur, Pak, mohon maaf, bukan saya membangkang. Saya cuma meluruskan. Hmm. Yang begini enggak benar loh, Pak. Enggak benar loh, Pak. Uang. <laughs> <laughs> ya Surah semua di sini. <laughs> Yakinlah setiap manusia itu punya hati. Kalau dia enggak punya hati berarti bukan manusia. Hmm. Betul kan? Benar. Nah, yang namanya hati, bahasa Arabnya itu qalbun. Kalbun, kalbun itu ia tak kalem, dia bisa gampang berubah-ubah. Hmm. Kalau ini hari dia kasar, tapi kalau satu saat dia tersentuh dengan hmm. omongan ibu, hatinya bisa berubah. Iya. Hmm. <laughs> Hahaha. Ya beramanya butuh perjuangan dan kesabaran, ya. Kan? Usaha, usaha dengan ucapan dan jangan lupa iringi dengan doa. Iya. Ibu benarkan suami, kemudian angkat tangan, mohon kepada Allah. Ya Allah ya mugal libal kuluk. Wahai zat yang maha membolak balikkan hati Hati Tabbit kalbahu ala dini Wa ala ta'ati Mantapkan hatinya Robah hati suami saya Agar taat kepada agamamu Dan senantiasa melakukan perintah <tik> Ya Nanti dia <tik> ya, abisnya saya katutin doanya <tik> <tik> Baik Ustaz Waktunya sudah habis, terima kasih banyak ya atas waktu ilmu kesempatan. Semoga nanti kita bisa membahas lagi keluarga Sakinah ya, Ustaz ya. Karena sepertinya tema ini sangat menarik dan seru sekali untuk dibahas. Terima kasih ibu-ibu untuk hadir di sini. Salam untuk keluarga hati-hati di jalan dan ibu-ibu nih yang sudah ramai sekali. Terima kasih banyak ya ibu ya, sudah menemukan acara ini. Kurang iya tenang bu, sabar bu, tenang ya, iya iya. Lalu dicatat nih, ya, dicatat rumah bu ya. Iya. <lars> terima kasih juga pemirsa atas kebersamaan selama satu jam ini. Jangan lupa dan lupa untuk tetap terus menyaksikan tayangan Kolbus di sampai dengan. Jam setengah pagi hanya di TV Wan. Sebelum berpisah menuntut ilmu wajib hukumnya, tapi alangkah lebih baik jika kita mengamalkannya. Sekiranya pamit undur diri, mohon maaf dengan segala kekurangan dan salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.